Ada Kisah tentang tentang Hamba-hamba yang Kemuliaannya itu Allah Bukan manusia Rib'i Salah satu sahabat Nabi അന്യായിട്ടു Di saat diutus Ke Kaisar Dia datang masyaallah. Datang itu dengan baju yang sangat sederhana. Dengan baju yang sangat sederhana. Jombang jamping. Di saat masuk ke tempatnya kaisar tersebut dilarang untuk masuk. Lalu mengatakan aku itu utusan utusannya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya bawahan yang mengutus, aku adalah utusan utusannya Rasulullah. Utusannya Rasulullah. Kemudian minta izin dan diizinkan. Rupanya yang lain jalannya keset dengan kaki. Para punggawa-punggawa kerajaan kekaisaran itu berjalan dengan lututnya. Tapi dia berjalan berdiri. Berdiri dengan biasanya. Tiba-tiba langsung nyender di sampingnya raja. Orang berada ketakutan. Wah, ini jangan-jangan mau ngapain kepada raja? Tidak pernah ada gentar di dalam hatinya. Ternyata dengan sifatnya semacam ini Allah muliakan. Kelihatannya merendah dia. Allah muliakan keberanian itu sang raja. Siapa engkau? Aku adalah utusan-utusannya Rasulullah. Utusan-utusannya saja kayak begini beraninya. Bagaimana dengan yang ngutus? Bagaimana dengan muhammadnya itu sendiri? Nah ini tampil. Makanya apa? Jadi kemuliaan kejayaan itu bukan dengan gedung mega. Bukan mobil. Biarpun jalan kaki kalau sambung hati kepada Allah, Allah akan memuliakannya. Jadi kemuliaan yang sukanya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala.